Selamat pagi Pak Boni Selamat pagi Ya s e d a n k a n Pak Boni i Ya tergantung tiketnya ya Kalau pejabat n y a n o n t o n di tiket 50 ribuan Mungkin itu biasa-biasa aja wajar Tapi kalau tiket seperti a i atau apa Saya kira itu gratifikasi ya Artinya pejabat itu kan harusnya mengeluarkan sejumlah duit untuk membeli Tapi kan ternyata dia dikasih Ya akhirnya kan jadi irit Nah itu s e gratifikasi Nah masalah itu sebenarnya rakyat sih gak gitu pusing lah d u i t kecil ya Yang rakyat pusing tuh dualan tiket aja gak bet t e u s ini dia yang p u s i di betul ini n i Seorang disampai rebutan, gak dapat, rusak-rusak, wah itu kacau sekali. Jadi sebenarnya itu masalah gratifikasi atau enggak ya, tergantung hati nurani masing-masing lah, m a s i h Terima kasih kembali, dan saya beralih ke Pak Leo, selamat pagi Pak Leo. Selamat pagi b u e r i y a s i l a k a n y a b u kita juga、uh, punya opini ya. Membingungkan ya Memberantas korupsi Namanya KPK Jadinya ngurus-ngurus tiket-tiket、uh, gitu Kita bingung juga ya Itu、uh, KPK mesti merenung lagi deh Apa tugasnya gitu Terima kasih Pak Hari, selamat pagi ya, Selamat pagi、Bu. Selamat pagi, p a Hari Jadi KPK ini selama ini kan udah disok terapi sama polisi Dan kejaksaan Jadi dia udah n gak g berani lagi Ngurus k a y u ngurus apa Udah ada korbanya kan a n t a r t a r i sama Ibi Chandra Jadi dia ngurusinnya aja sekarang tugasnya ya yang kecil-kecil begitu yang gede-gede polisian kejaksaan d a nggak berani lagi、oh, sudah pasti itu manusiawi bu m a k s i h Terima kasih kembali Pak John. Halo, selamat ya, pagi. Selamat pagi. Ya saya pikir si h mengenai itu degrasi gratifikasi, gratifikasi itu kan sebenarnya jelas d e f i n isinya ya. Jadi tinggal ditanya aja kepada petugas pajak yang lebih tahu. yang lebih berkompeten apakah itu merupakan gratifikasi atau tidak kan begitu nah, sekarang ini antara menteri sama kemudian KPK yang lebih artinya pejabat-pejabat negeri ini saja tidak ketaham apalagi wajib pajak-wajib pajak yang lain nah selama ini kalau wajib pajak yang lain、eh, tidak paham kemudian tidak dilapor kena denda atau apapun itu tapi kalau pejabat パーはパーフェリーさんはパーフェリーさんはパーフェリーさんはパーフェリーさんはパーフェリーさんはパーフェリーさんはパーフェリーさんはパーフェリーさんはパーフェリーさんはパーフェリーさんはパーフェリーさんはパーフェリーさんはパーフェリーさんはパーフェリーさんは ご覧の皆さんはいポートしてください。 a リカさはそれ i バグとリマーはーターと。あそこにあるアカンページとビバナコルパンメカ。どはなメロディアパ e ィカさん、ベレッシュはえ Uh, tiket yang pertanding AFF ini s e s u kan sulit sekali di, sulit sekali didapatkan jadi ya kalau mau ngedapat ya harusnya ngantri dari jam 2 pagi atau bahkan pasang tenda dari kemarin-kemarin nah kalau ada pejabat bisa dapat, itu kan m e n u n j u k k a n abuse of power, artinya dia bisa m e n d a p a t k a n tiket dengan sangat kemudahan、ya. apalagi kalau itu banyak tuh ya. Nah jadi karena itu nanti pasti ada timbal balik Jadi maksudnya ada seperti utang terima kasih Atau dan sebagainya lah Nah kalau nanti sudah ada utang terima kasih Disayangkan Nanti akan t i menimbulkan m korupsi Nah kalau tidak dilaporkan Ke KPK Nanti gak ketahuan tuh Jadi u j u n g u j u n g n y a kenapa j Atau d gak ada data lah Jadi n g gak ada data pendukung Nah kalau memang nanti Sebaiknya memang dilaporkan Setuju dilaporkan Karena kita sedang dalam memberantas Budaya korupsi atau budaya k k m Jadi kalau nanti dilaporkan Walaupun nilainya mungkin tidak terlalu mahal Yang namanya kartu tadi Tapi karena sulit didapatkan Jadi masuk akal sekali KPK Mengatakan seperti itu Supaya nanti budaya korupsi itu Budaya anti korupsi itu bisa namanya、uh, Dibentuk atau dibangun Sejak dari sekarang i terima, terima kasih Pagi Ubas, selamat pagi Iya pagi, saya setuju itu Kata-kata abuse of power itu ya Rakyat kita mengantri sampai hujan kehujanan ya dari pagi k e k a d a n g bahkan t u m p u a n t u m p u a n bisa lihat pada mengantri ini enak aja gitu ya, balik、nah, tiket VIP diberikan begitu jadi saya rasa memang k a k u s n benar itu harus dilaporkan ya. Jadi yang moralnya bejat-bejat semua ini ya yang berat、uh, yang bejat moral itu mereka jadi sadar itu bahwa ini perbuatan ini bejat moral sekali moral bejat gitu ya, kita aja makasih. Terima kasih kembali.、Hm? Halo selamat pagi. Ya dengan. dengan David, Pak David. Pak David. Oke saya ke Pak David. David. Iya. iya.、Uh, Gratis.、Uh, kalau dilaporkan saya setuju sekali. Kenapa? Satu. Uh, uh, apa? Orang-orang、uh, yang mau nonton seperti yang bapak bilang tadi. Ya, bapak yang latar pertama bilang orang udah rela-rela u j a n hujan u j a n a n dengan harga tiket yang cukup mahal segala macam. k o k ini diberi gitu loh. Namanya diberi mana ada bilang.、Uh, Bukannya gratifikasi ya Kalau kecuali membayar Itulah e r i t a n y a n a h itu a j a Ya terima kasih、eh. Pak David Selamat pagi Pak Edwin Selamat pagi s i l a k a n iya Selain masalah abuse of power、uh, Mungkin kita bicara Masalah Yang dinamakan character building Ya bagi bangsa ini、uh, Ya Saya mendengar Kita Uh, ingin melakukan pembinaan karakter building、uh, dalam mendirikan、uh, apa? training center dan lain-lain tapi menurut saya ya harus dimulai dari usia dini ya dari SD、uh, dengan kurikulum、uh, yang harus diperbaiki ya. jadi、uh, karena saat ini kita sudah tidak bisa membedakan、uh, antara yang benar atau yang salah Saat kita misalkan bikin SIM b e b e r a p a tahun lalu Kita pasti、ah, harus memakai uang Dan menurut kita itu Biasa ya Bagian dari bisnis di negara ini Tapi sebenarnya itu adalah satu k e Salahan Nah ini yang harus d i p e r t e g a s ya Jadi kalau pejabat、e, Mendapatkan tiket Dan dia merasa itu sebagai Bukan satu kesalahan Ya menurut saya karena Di negara ini、uh, sudah sangat abu-abu antara benar dan salah. Yang benar bisa salah, yang salah bisa benar. Terima kasih. Jadi, Pak Pagi Pak Harim, silakan.、Ah, KPK nggak usah ngurusin yang kecil-kecil gini, urusin yang gede-gede i -gede t u kayak Gaius tuh. Yang gede-gede yang sangat merungikan Indonesia. Yang kecil-kecil gini buat apa d i k o m a n d a r k a n k o m a n t a r i n bikin rusuh aja. Terima kasih. Gue onder シューケンパワーン supaya kita menang terima kasih Bu terima kasih kembali Pak Owan Pak Rudi selamat siang selamat、ah, siang y a s i l a k a n Pak iya karena itu sih sop tujuh a Pak Sudi bahwa itu tidak termasuk berifikasi、hmm. itu aja terima kasih ya, Dodi, terima kasih Pak Rudi Pak Rudi selamat siang y a yang penting jangan ngurusin bola ngurusin masalah korupsi バンバンやん、リランポクト、ボギマうト。はい、バドディ。バンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバン Ya, jadi bukannya yang tiket、eh, ini di harus dipermasarkan, jadi yang mau d-motivasi di diberi semangat adalah para pemain kita itu mau bagaimana, misal dimana kok m a l a s i a 4-0 nanti malam di k e l o r a b u n Karno ya,、okay. tanpa uh, tanpa uh, efek samping sinar laser.、Okay. Itu aja bu, 4-0 ya n g kita harap k a n g a t juga. Baik, terima kasih Pak Andre. Selanjutnya Pak Dwi, selamat siang. Ya, selamat siang. k a n Pak. Uh, sebenarnya KPK dibentuk substansinya untuk mengurusin korupsi sedangkan statement dari KPK sendiri sudah mengatakan ada unsur korupsi sebaiknya dari pihak pemerintah itu tidak memberikan statement-statement yang berlawanan dari KPK s e d a n k a n sudah ada lembaga sendiri yang jelas-jelas untuk mengurusin KPK seharusnya pemerintah tinggal menjalankan a j a tugasnya yang benar jadi n g g a k usah komen yang berlawanan dengan KPK m e n u r u t saya begitu sih,、mm -hmm. terima kasih.、Baik. Terima kasih Pak Dwi. Pak Panggabean, selamat siang. Selamat siang. Ya, s i l a k a n Pak. Aduh, itu benar-benar Pak Sudi konyol. Ini kalau sampai pejabat terasnya saja sudah saling berbeda persesi d e n g e n negatif. Kasih kan konyol ini. Bagaimana rakyat kecil, sebaiknya sudah s e r a s a masalah itu kepada KPK. Karena rumusannya sudah jelas, Pak Sudi harus macam-macam, Pak -macam. Dwi. Oke,、okay, baik. Terima kasih Pak p a n g g i l b e a n Pak Jokho, selamat siang. Ya, selamat siang. s i l a k a n Pak. Menurut saya itu pendapat KPK pemerintah perlu memperhatikan ya. Karena ini KPK begitu didukung penuh oleh publik dan ini sangat merugikan Demokrat atau SBI sendiri. Demokrat itu sudah beberapa kali terlepas dari, dari akarnya. Seperti keributan mengenai yang dulu Jaksa Agung itu kan. Nah sekarang、mm -hmm. ini lagi. di Sekiranya t u SBI nggak usah gengsi-gengsi lah. m a g a s i h baik terima kasih pak Joko. Padi k b i o s selamat siang. Selamat siang bu. Ya silakan. Itu p e j a b a t juga harusnya beli tiket bukan gratifikasi, artinya gratis kan maksudnya? Enggak、uh -huh. boleh karena dia duitnya banyak. mestinya dia n y u m b a n g PSIS. s Oh ya, saya nonton ada dua ratus nih, ada lima ratus nih, nyumpang atau lima juta atau berapa gitu. Jadi jangan minta-minta. マイクパリビアとマーシー、サトパナフォンダー、ハリージョンシアン。 Uh, menurut saya sih、uh, itu bentuknya adalah undangan menurut saya dikasih gratis pun belum tentu mau datang sebenarnya itu diminta dukungannya tapi kalau sampai itu juga dianggap gratifikasi menurut saya l e b a y itu ada yang lain-lain yang lebih penting hanya sekedar ini hanya、uh, ikut aporia aja agar bisa mendukung PSSI itu aja Bu oke、okay, baik terima kasih Pak Hari kalau siang wanas kan Selamat siang, k o m e n t a r a n d a ya s e b a i k n ya s e b a i k n y a itu memang pejabat, pejabat itu s e b a i k n y a jangan apalah. Kalau di luar negeri itu kan kalau namanya、uh, gratis itu kan memalukan sebenarnya kan sebaiknya itu、uh, semua b a y a r dong ya kan. Nah, saya, saya rasa saya, saya, saya setuju aja saya, saya setuju itu. Saya s i t a y a s t a y a setuju i t a y a s j itu. a y a s a y a setuju t u Saya s e t a y a t i t s t i a y a s e t i t a k a s e t itu. Saya s e t a y a s e t Saya t i Saya i a y a s a y a e t Hey, Ibu, ya, kalau、anda. memang KPK menilai begitu, ya ditindaklanjuti aja. Kalau tidak bisa menindaklanjuti, ya saya pikir lebih bagus m e m g e l u a r k a n diri lebih terhormat daripada tidak p e r l u d i b a w a Terima kasih. Baik, terima kasih. Nah, Jimmy silakan. Iya, selamat sore. Sorry silakan Pak.、Uh, sampai saat ini yang kita、uh, bisa, masih bisa percaya itu badan adalah KPK. Nah, kalau KPK yakin dengan peraturan itu, ya diproses aja nanti selanjutnya setelah perragingan Mereka-mereka yang kelihatan nonton dan gak ngelapor, diproses aja Jadi jangan b e r p o l e m i k dengan adu bicara, langsung diproses dan、uh, jatuhkan sanksinya Supaya pejabat-pejabat itu、uh, kapok dan tak、uh, tahu aturan, begitu baik, terima kasih Pak Sandoyo Ya, s i l a k a n Pak Selamat sore, saya gak、tahu. apa Istilah g r a t i s d i k a s i h atau apa Kalau menurut saya itu Terlalu over KPK Karena itu terlalu banyak Pejabatnya menonton Cuma harganya berapa ya Itu waktu yang diperlukan Untuk memeriksa mereka Lebih baik waktu itu diperiksa yang Korupsi yang lebih besar Satu tiga paling marah Paling kita bilang 200 ribu Berapalah itu yang miliara n Ratusan miliar itu Itu, itu yang m e m b u t パータンボーン Yes、そうなんだ。 Uh, あた yo, っあたまりま、ね、んかのさっぱりんたびにさっぱりんたびにさっぱりんたびにさっぱりんたびにさっぱりんたびにさっぱりんたびにさっぱりんたびにさっぱりんたびにさっぱりんたびにさっぱりんたびに b a n d i n g a n n g u r u s i n perkara yang gede-gede yang banyak belum selesai itu a j a itu j u a n g k a n selesai seperti itu. Nampain hal-hal kayak gini, diangkat untuk d i j a d i k a n satu perkuatan lagi seperti itu. p a s a i k a n dulu a j a pekerjaan yang besar, y e f o r m a s i banyak yang d i b e r e s i seperti itu.、Apasih. Ya baik Pak Amir, silakan. Ya, selamat sore. Kalau m e r u saya j u g Kalau、oh, itu masuk kriteria gratifikasi yaudah gitu Diposes r aja gitu, makasih Selamat sore Pak Arsono Baik, bagaimana pendapat Anda? Ya, pendapat saya memang di Indonesia itu kan semuanya serba fleksibel bu.、Uh -huh. Kalau berdasarkan pengangkatan pejabat negara pada waktu pelantikan Mereka kan sudah disumpah Tidak boleh menerima ataupun mem memberi sesuatu yang memberikan atau keuntungan pribadi Atau keuntungan orang lain、hmm. Itu s udah jelas,、hmm. itu dari segi hukumnya segi konstitusinya lah karena sudah ada undang-undangnya. Tetapi kalau yang bicara ini kan orang yang sifatnya udah kritikus, yang bersifat sosial,、hmm. yang dia lihat momennya dong. m o m e n n u m yang bagus dia manfaatkan. Nah itu perbedaan di sisi itu antara satu mata uang dua sisi begitu.、Okay. Baik. Ya. Ya. Terima kasih banyak Pak Hartono. Selamat sore Pandi. k a s o r r Bu. Silakan Pandi k、uh, a komentarnya. Ya、uh, kalau kita melihat.、Uh, Itu juga bagian kecil dari gratifikasi Nah cuman ya kita lihat dari sisi yang lain juga Momen-momen ini bisa jadi、e, ada yang memang orang benar-benar memberikan tanpa ada niatan、e, memberikan gratifikasi Nah bisa jadi e, juga e, orang itu memanfaatkan Nah ini kita juga harus bijak tidak hanya、e, mengatakan oh ini gratifikasi Masih、hmm. banyak masalah-masalah besar yang mesti kita、uh, pikirkan. Mungkin itu aja, Bu. Baik. Terima kasih banyak, Pak Andi, komentar Anda. Selamat、nah, sore, Pak Sofian. y a selamat sore. Pendapat Anda seperti apa, Pak? Kalau kartinya satu untuk pejabatnya, aja, saya pikir sih, ya, untuk m e n y e m a k a n n y e m a h k a n daripada persiapan orang kita sih boleh aja. Tapi kalau i kartisnya dikasih banyak itu, bukan untuk dia aja. Nah, itu saya kira adalah gratifikasi.、Itu. Hmm, Baik. Terima kasih, Pak Sofian, pendapat Anda.